Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna Wayardha Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira ama ba'd Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda terkait dengan keutamaan zikrullah yaitu mengucapkan tahmid mengucapkan tasbih Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abi Malik Al Harith bin Asim Al ashari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda At-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillah Tamla Uma bayna samai wal ar, atau tamla ani aw, tamla Uma bayna wal ar, bayna samai wal ar, dan seterusnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwasannya mengucapkan alhamdulillah adalah kalimat yang memenuhi mizan yaitu memenuhi mizan al-a'malu yaumil al qiyamah mizan yang ada pada hari kiamat nanti di mana mizan itu akan dipenuhi dengan amalan-amalan seorang hamba. Kalimat alhamdu aththana 'alal munim. Ketika kita mengucapkan alhamdu segala puji artinya adalah althan athna pujian. Pujian untuk siapa? 'alal munim. 'alal munim. Pujian yang ditujukan kepada Zat yang memberi kenikmatan Zat Yang memberikan Kenikmatan Kalimat Alhamdulillah Wahia Kalimatun Iza qalahal insanu Fainnahu Tamla'u Mizanal a'mali Yawmal qiyamah Apabila seseorang mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka seseorang itu melakukan satu bentuk amalan, Zikrullah, yang amalan tersebut akan memenuhi timbangan amal pada hari kiamat nanti. Kenapa demikian li annal hasanati karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu was dan kejelekan-kejelekan amal-amal baik amal-amal jelek tuzanu yaumal qiyamah fil mawazin maka akan ditimbang pada hari kiamat nanti akan ditimbang diletakkan pada piring timbangan yang nanti akan dilihat Mana amalan yang paling berat Kalau Al-Hasanat paling berat Maka Baiklah orang tersebut Tetapi Bila mana timbangan Amalan kejelekannya lebih berat Tentu itu akan merugikan Orang tersebut Wahia kalimatun wahidatun Alhamdulillah adalah kalimat Satu kalimat yang bagi alal al-abadi Ayyakulaha bisidqi Hendaknya seseorang Mengucapkan kalimat yang satu ini Hendaklah diucapkan Dengan penuh kejujuran Dan Akan Dan dipuji Ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh Kejujuran wa yaqayyid an-ni'am bi dan mengikat nikmat itu dengan sikap syukur wa yasrifuha fi ta'atillah dan mewujudkan kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala falais alhamdulillah bil Bukan sekedar memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hanya di lisan saja ya. Bal Alhamdulillah bahkan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bilisani wal amali Dengan cara menyebutnya di lisan Dan dengan cara mewujudkannya dalam bentuk amalan Bentuk amalannya apa? Seseorang mengucapkan Alhamdulillah Yaitu dalam bentuk amalan ketaatan Sebab seseorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala Tapi amalannya mendurhakai Allah Amalannya bermaksiat kepada Allah Itu bukan pujian Tetapi ia tidak menyelaraskan amal perbuatannya Dengan lisan yang telah memuji Allah subhanahu wa ta'ala Itu penjelasan bahwasannya Alhamdulillah Itu merupakan satu kalimat yang akan memenuhi Mizan timbangan seseorang di hari kiamat nanti Dan ini menunjukkan keutamaan dari zikrullah Keutamaan dari seseorang berzikir Mengucapkan Alhamdulillah Dan kita tidak bisa membayangkan ya, Semakin banyak timbangan kebaikan itu Ya, timbangan kebaikan yang kita lakukan ya, Semakin banyak timbangan kebaikan itu kita terus isi Ketika kita sering mengucapkan Alhamdulillah ya, Setelah sholat apalagi itu sesuatu yang disyariatkan Di luar itu semua ya, Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Itu wujud syukur ya, Mengikat nikmat itu dengan sikap syukur dan diantara bentuk syukur kita adalah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan tentu dengan cara menyalurkan, ya, menyalurkan semua nikmat itu, ya, sebagaimana tadi disebutkan, wa yasrifaha fitoatillah, ya, menyalurkan semua nikmat itu dalam rangka untuk menaati Allah subhanahu wataala. Jadi sebenarnya menjadi seorang muslim itu ya, Kalau kita mengerti agama dan mau dibimbing dengan agama Nikmat sekali Punya apa kita? Sudah dinikmati Bagaimana cara menikmatinya? Jadikan sesuatu yang nikmat ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT Kita punya kendaraan Syukuri nikmat itu Bagaimana caranya gunakan kendaraan itu untuk perkara-perkara ya, yang akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Ya. Sebab banyak orang yang sudah Allah beri nikmat kendaraan, tapi setelah punya kendaraan malah, bar, malah malas taklim. Ada yang seperti itu. Ya. Sebelum punya kendaraan, rajin taklimnya. Mau naik sepeda, Ya, mau naik sepeda motor Tapi begitu punya kendaraan roda empat Gurur, magrur, tertipu Tertipu apa? Wah, ya, Keluarganya ngajak Kita wisata Kan mumpung punya mobil Nah wisata Padahal jadwal taklim itu ya kalau gak sabtu ya ahad nah, Padahal ahad itu biasanya untuk wisata ya, Tertipu dia dengan dunia Diberi fasilitas, diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan semakin menjadikan dirinya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi justru malah ya, Sedikit demi sedikit menjauh Sedikit demi sedikit menjauh gitu. Nah. Jadi ketika nikmat itu Allah lebihkan ketika ke, nikmat itu Allah berikan lebih lagi. Ternyata semakin jauh semakin jauh itu artinya ya, alamat. Kalau ini adalah istidroch, istidroch itu orang Solo itu mengatakan di lulu, di lulu, dibiarkan, diberi lagi, biar lagi, diberi lagi dia semakin diberi semakin semakin jauh dia dari ketakwaan semakin jauh dari ketakatan. Nah, seseorang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wataala, ia berupaya untuk bisa mewujudkan, menyalurkan nikmat-nikmat itu semakin meningkatkan kualitas ketakwaannya, semakin meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wataala, sehingga dengan berbagai macam kenikmatan itu, ya, menjadikan ya, kenikmatan itu semakin mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wataala, ya, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya. Ya, nah, itu ucapan alhamdulillah. Ya, ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wataala sehingga ya, ketika ucapan itu diucapkan dengan penuh kejujuran bahwasannya memang pujian itu hanya bagi Allah dirinya tidak berhak untuk mendapatkan pujian itu ya, dirinya tidak berhak untuk mendapatkan ya, puja dan puji tersebut tapi hanya Allah subhanahu wataala ya, maka orang yang dipuji biasanya ya, Tahu diri dia akan mengucapkan Walillahilham Atau mengucapkan Alhamdulillah ya. oh, Kamu hebat sekali gini-gini Walillahilham Hanya bagi Allah pujian itu Dirinya tidak pantas untuk menyandang Pujian tersebut nah, Dengan demikian Ia tidak tertipu dengan Kenikmatan Kelebihan yang Allah berikan Kepada dirinya tidak tertipu. Maka orang-orang yang seperti itu apapun nikmat yang diberikan kepadanya ya, tujuannya hanya satu. Bagaimana dengan nikmat itu ia bisa meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Dengan nikmat itu ia semakin ya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah ini orang yang betul-betul mengetahui bahwasannya nikmat itu diikat dengan sikap syukur Dan sikap syukur yaitu ketika semuanya disalurkan di jalan Allah itu artinya dia mensyukuri nikmat Ya Kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma ya. bayna sama'i wal'ad subhanallah walhamdulillah dua kalimat kalimat tani dua kalimat subhanallah Maknaha, makna daripada subhanallah tanzihullahi jalla wa'ala mensucikan Allah jalla wa'ala ya. amma la ya. bihi dan mensucikan segala sesuatu yang memang tidak layak untuk dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak layak dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanzihuhu 'ani Allah maha suci dari segala sekutunya dari segala syarikat ya wa tanzihuhu 'anil naqais wal uyub dan Allah maha suci dari segala naqais dari segala kekurangan wal uyub dan cacat cela ya. maka dengan kalimat subhanallah itu artinya ya, mensucikan Allah membersihkan Allah subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan dari segala macam ketidaksempurnaan dari segala macam kelemahan Ya, dari segala macam ya, Aib cacat celah ya, Yang cacat celah Aib kekurangan Itu bisa lekat pada manusia ya, Bisa melekat pada makhluknya Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada cacat celah itu Allah maha Sempurna ya. Itulah Makna subhanallah Maha suci Allah Maha suci Suci dari segala kekurangan Suci dari segala Bentuk-bentuk ya, yang tidak layak ya, Diterakkan Dilekatkan Atau ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian walhamdulillah sebagaimana dijelaskan tadi ya. Artinya asna'u alal munim ya. pujian yang hanya ditujukan untuk zat yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat ini, dua kalimat yang ya, bentuk zikir ini ya, adalah dua kalimat yang akan memenuhi antara langit dan bumi ya. Padahal antara langit dan bumi itu sedemikian luasnya Tapi itulah ya. Antara langit dan bumi adalah Bisa terpenuhi dengan kalimat Alhamdulillah Atau Subhanallah Walhamdulillah Jadi kalimat-kalimat zikir kalimat-kalimat yang di situ ada pujian di situ ada pensucian adalah kalimat-kalimat yang sangat baik untuk senantiasa kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. Ada pertanyaan? Kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya tinggal sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara mengatasi seseorang yang merasa trauma dan enggan menikah Karena melihat saudaranya yang sesudah menikah begitu kerepotan mengurus anak-anaknya dan hal-hal lain yang dia merasa tidak sanggup memikulnya Nah ini, saya tidak bisa menjawab kalimat hal-hal lain Karena ini kalimatnya abstrak Hal-hal lain itu apa? Gitu. Tapi kalau misalnya kalimat kerepotan mengurus anak Ya mungkin masalah repot bagaimana kita menyikapi satu masalah Banyak anak repot Ya kalau kita menyikapi anak-anak itu sebagai sumber masalah Betul? Tapi kalau anak-anak itu menjadi sumber sebab kebahagiaan itu datang Sekian banyak anak membahagiakan diri kita Betul tidak? Bagaimana kita menyikapi? Bagaimana cara kita menyikapi? Banyak anak merepotkan sekarang misalnya Allah takdirkan seseorang tidak belum memiliki anak merepotkan tidak? Bagaimana tinggal kita menyikapinya? Kalau mau dibuat repot ya repot Dokter ini, dokter sana, periksa sini, periksa sana Kalau kita mau dibuat repot ya repot Tapi kalau kita mau menyederhanakan masalah Oh ini ujian dari Allah ya kita sabar ya Oh ini masalah rezeki. Kalau belum dikasih rezeki ya kita sabar. Sederhana, tidak jadi repot. Begitu juga banyak anak. Tidak menjadikan kita repot. Kita sudah membayangkan anak-anak ini nanti besar. Uh, saya akan dikelilingi oleh cucu yang uh menyenangkan sekali. Bahagia punya anak banyak. Bahkan setiap tahun ingin memproduksi terus. Sampai petugas sensusnya kebingungan. Ya ada itu. Wah kita punya istri dua. Ya, satu hari istrinya masuk ke bidan. Melahirkan. Selang berapa hari istrinya belum keluar. Masuk lagi. Kata bidannya. Wah ini. Gak apa-apa bu. Harusnya kita dapat diskon. Bahkan mungkin member ini. Dan dia memang sering ke bidan itu terus. Artinya. Artinya. Ia menghadapi masalah itu ya senang saja, bahagia saja, tidak menjadikan repot, ya. kan itu ya. Jadi kalau kita menghadapi satu perkara tergantung bagaimana kita menyikapi perkara itu. Ya. Kalau perkara itu mau dibuat ribet-ribet, mau dibuat susah-susah. Tapi kalau perkara itu mau kita buat simple, sederhana, misalnya, ya kita sederhana, ya, ya, tidak memiliki anak bahagia, ya, mungkin doa-doa kita, ya, tidak dikabulkan di dunia, mesti ada hikmahnya, bahagia kita tetap bahagia. Masalah anak itu bukan masalah kita, masalahnya adalah. Ya, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Diberi banyak anak Ya kita pun senang Ya biasa ya, Karena masalah anak adalah masalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya kita mendapatkan amanah ya. nah, Jadi jangan kemudian banyak anak itu menjadikan trauma Tapi bagaimana kita memanage Bagaimana kita menyikapi Ya, Bagaimana kita menyikapi itu? Oh, banyak anak itu akhirnya sepi juga rumah Coba tanya yang banyak anak Satu ke Medan Anaknya delapan Satu ke Medan Satu ujung pandang Satu kemana Di rumah cuma berdua saja oh, Anak saya pergi jauh semua Bisa seperti itu? Bisa tapi kalau keadaan seperti itu dibuat susah, bisa jadi susah. Tapi kalau keadaan seperti itu bisa dibuat senang, nanti Idul Fitri ini bakal datang semua, oh bahagia, bahagia. Senang. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau seorang mukmin menyikapi apapun ya, sikap seorang mukmin dan ini tidak akan terjadi kecuali hanya pada mukmin. Apapun perkara yang menimpa dirinya Bagi seorang mukmin Itu sesuatu yang akan Menghasilkan kebaikan Kalau ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan Ia bersyukur Maka sikap syukurnya akan membawa kebaikan bagi dia Kalau ia ditimpa satu yang sifatnya musibah Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya Kemudian ia bersabar maka sikap sabarnya akan menjadikan dirinya baik. Jadi apapun yang dihadapi oleh seorang mukmin, semuanya baik. Diberi kesenangan, dia bersyukur, syukurnya jadi menjadikan dirinya baik. Diberi sesuatu yang menyusahkan, dengan susah itu dia bersabar, sabarnya menjadikan dirinya mendapat kebaikan. Apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi seorang mukmin, Semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik Menghasilkan sesuatu yang baik Jadi enak Jadi orang yang beriman itu Nah kenapa harus trauma Dengan banyaknya anak Bukankah nasib seseorang itu berbeda kalau misalnya ia menikah, ya, terus ia diberi banyak anak, seperti misalnya, siapa ini? Ya, mengurus menikah. Seperti melihat saudaranya. Seperti saudaranya yang diberi anak, terus kerepotan. Kemudian ia menikah juga, terus diberi anak. Kan bisa berbeda. Kan bisa berbeda. Ya, kan bisa berbeda. Ya. Halaman buku itu sama. Satu muka, dua muka, kan gitu halaman buku itu sama, tapi isinya kan beda. Ya, ada satu buku yang isinya sama semua satu halaman, nggak laku bukunya. Tulisannya sama semua itu hal, setiap halaman buku, yang nggak laku bukunya. Ya begitu juga keadaan seseorang. Mungkin saudaranya diberi anak repot. Bisa jadi ia menikah diberi banyak anak juga tapi tidak repot, ya malah menantang suaminya, ayo coba lagi, ya jadi tinggal bagaimana menyikapi sebuah masalah, ya tinggal menyikapi bagaimana menghadapi masalah itu. Jadi kalau seseorang menghadapi masalah Ya, susah ya sudah disabari ya insyaallah baik ya, dia menghadapi masalah ayo kita upayakan solusinya begini ya bisa ya, jadi jangan kemudian timbul trauma ya, jangan sampai menimbulkan rasa takut nah ini baru satu kasus saudaranya kan ada orang-orang lain yang banyak anaknya juga tapi tidak seperti saudaranya Coba lihat itu Sehingga dengan studi perbandingan itu ya, Mendapatkan komparasi Perbandingan Oh tidak semuanya yang punya anak banyak Itu susah Tidak semuanya Harusnya begitu Kalau mau Mau jujur dengan keadaan ya. Datang ke rumahnya Pak Hasan Anaknya banyak Ternyata dia bahagia Datang ke rumahnya Pak Ahmad Anaknya banyak Ternyata Pak Ahmad bahagia Ya. datang ke rumah saudaranya, saudaranya merasa kerepotan ya wajar misalnya. tapi jangan kemudian digeneralisir yang semua, ya semua pasangan kemudian punya anaknya banyak, kemudian repot semua. Ya. nah jangan semua digeneralisir seperti itu. insya Allah kalau nanti melakukan studi komparasi, perbandingan komparatif itu, ya semua nanti akan bisa dinilai. oh ternyata Masalahnya bukan karena masalah anak Repot dan tidak itu Tapi bagaimana menyikapi situasi Bagaimana menyikapi keadaan Bagaimana menyikapi perkara tersebut Itu yang menjadikan seseorang ya, Bisa repot atau bisa tidak Bahkan seseorang bisa senang itu ya, Jadi ini tergantung ya, Bagaimana penyikapannya Dan hal-hal lain yang dia merasa tidak sanggup memikulnya, masalah apa? Tidak sanggup memikul, rezeki. Ya. Kalau rezeki, ya. Allah juga yang mengatur. Ya. Nah, seharusnya yang ia ingat bagaimana pesan baginda Nabi saw an ya. sunnati ya. falaisamini Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku Maka ia bukan bahagian dariku Bukan termasuk golonganku ya. Kenapa hadis ini Kenapa pernyataan Nabi SAW ini muncul Karena saat itu Nabi melihat Ada tiga orang yang mengatakan Saya ingin berpuasa terus-menerus tidak berbuka, saya ingin beribadah terus di malam hari, tidak tidur. Yang ketiga, saya ingin membujang terus, tidak mau menikah. Maka Nabi SAW bersabda, Faman rogibaan sunnati ya, laisamini. Barang saya yang tidak suka sunnahku, bukan golonganku. Maksudnya apa sunnahku? Nabi SAW orang yang paling bertakwa Nabi SAW berpuasa tapi berbuka Nabi SAW sholat malam tapi juga tidur malam Nabi SAW ya, menikahi wanita Menikahi artinya berstatus menikah Nah muncul pernyataan Nabi Barang saya yang tidak suka dengan sunnahku Bukan termasuk golonganku nah ini malah lebih berat ya, kalau tidak kalau sampai ya, trauma dan enggan menikah karena baru melihat saudaranya lihat juga yang lainnya yang banyak anak coba dilihat lagi adakan studi ya studi dampak pengaruh anak banyak ya apa korelasinya kebahagiaan dengan banyak anak apa korelasinya ya, Apa kerepotan dengan banyak anak ya. Jadi Coba banding-bandingkan Insya Allah dengan banyak membandingkan Akan semakin terbuka ya, Cara berfikirnya Cara berfikir ya. Jadi Saya melihat ini tinggal bagaimana Seseorang menyikapi suatu masalah Kalau ia menyikapi dengan baik Insya Allah akan lahir sikap-sikap yang baik Tapi kalau menyikapinya dengan Underestimate ya, Segala sesuatunya Khawatir ini khawatir itu khawatir Itu akan menimbulkan Satu yang tidak baik Bagaimana agar dengan Banyaknya kegiatan sebagai umahat Dapat berdikir dengan khusyuk Karena seringkali berdikir dengan lisan Namun seperti hambar Ketika sedang berkegiatan tetapi ketika berdikir duduk dalam keadaan tenang itu lebih terasa hadir hatinya Yaitu gunakan kesempatan-kesempatan saat berdikir itu gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk berdikir Seperti ya, setelah selesai sholat Dikir ba'da, sholat fardu Gunakan kesempatan itu untuk berdikir dari situ akan didapatkan Ketenangan ya, Jadi dengan menggunakan kesempatan Zikir setelah sholat fardu saja Itu sudah lima kali kita Mengkondisikan diri kita Untuk selalu zikrullah Sudah lima kali Sudah lima waktu ya me apa Menjadikan diri kita ini ya Dikondisikan untuk zikrullah Untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ditambah lagi misalnya Dikir tambahan ya, Dengan solat malam Misalkan, solat malam Setelah solat malam Berdikir, ya, istighfar bertaubat Memperbanyak itu Sebagaimana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Setelah solat malam Beliau memperbanyak istighfar dan taubat Misalnya itu adalah bahagia dari zikir Dan gunakan kesempatan itu Untuk berzikir Zikrullah Mudah-mudahan dengan itu semakin menenangkan Semakin memantapkan ya, Keimanan Semakin memantapkan batin kita Hati kita Untuk ya, Senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala Atau saat-saat Lengang waktu Sedang istirahat Ya Bahkan Nabi saw ketika didatangi oleh putri beliau Fatimah radhiallahu anha RA, yang ketika itu kemudian Fatimah tidak tidak bertemu dengan Nabi kemudian disampaikan pesannya kepada ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah saw sepulang dari peperangan kemudian uh, diharapkan ada budak yang bisa dijadikan sebagai pembantu di rumah, tapi kemudian Nabi saw memberikan nasihat, memberikan nasihat kepada putri beliau Fatima, ya, yang sangat kerepotan, yang sangat tangannya itu sampai mengeras karena sering mengapa mengapa namanya mengolah ya, mengolah bahan makanan ya, sehingga tangannya Ya, keraslah begitu Maka apa yang disarankan oleh Nabi Yang disarankan oleh Nabi memperbanyak fikir kepada Allah SWT Baca ini, baca ini, baca ini nah Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan pembantu Artinya Nabi SAW ya, Mengaitkan perkara-perkara yang sifatnya keduniaan ini dengan sesuatu yang sifatnya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi gunakan kesempatan-kesempatan di mana zikir itu bisa ditunaikan ya Mudah-mudahan bisa menenangkan, menghusrukan hati Ada orang awam sesama pedagang Yang terus-terusan menantang untuk berkelahi Karena menurut dia Pelanggannya berkurang Karena saya Ya, Pelanggannya berkurang karena saya Saya menjual dengan harga sangat murah Pertanyaannya dosakah saya apabila Dia menyerang untuk membalas atau meladeni Hingga akhirnya berkelahi Karena saya Enggak mungkin diam saja Kalau dipukuli Ya kalau dipukuli ya jangan diam saja gitu, ya, ditangkis, ya, tangkis aja, tangkis yang sifatnya membela diri, gitu. Ya nanti kan kalau berkelahi mesti ada orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan orang-orang di sekitarnya juga memisah, memisah kita yang berkelahi. Yang jelas kita menangkis Ya kalau diserang, kalau tidak diserang ya sudah. Nah, orang yang seperti ini. Ya, pedagang sesama pedagang ya, Orang yang seperti ini Kalau kita memang tahu Kalau kita memang tahu Orang ini ada perasaan yang tidak baik kepada kita Dekati Dekati, jangan dijauhi Dekati, jangan dijauhi Bila perlu kita memberikan ekstra kejutan kepada dia kita hitung uang keuntungannya di depan dia panas kan panas tidak panas terus eh sini ini separo keuntungan untuk antum nah sekali kali kita gitu nah untuk keuntungan sehari tidak ada apa-apanya ini untuk antum kalau dia menerima ah berarti sudah mulai ya mulai takluk ini. Sebentar lagi ya bisa dikendalikan dengan remote. Gitu kan? Artinya apa? Tunjukkan sikap baik kita. Tunjukkan sikap baik kita. Kemudian kalau kita sedang dagang ada orang yang tidak mampu panggil, "Pak, ini, ini, kasih." Di depan dia. Untuk menunjukkan bahwasannya kita berjualan, kita membak, kita mencari rejeki, bukan semata-mata untuk kita. Kita ingin berbuat baik juga kepada orang lain. Nah, jadi, insya Allah, ya, dia mengetahui bahwasannya, oh ternyata dia memang ya, mudah-mudahan sadar dengan, dengan ungkapan perbuatan-perbuatan kita itu mudah-mudahan sadar. Ya bagaimanapun juga Memang kalau kita maju Terus kita berkembang Ya mestilah ada, ya, ada yang hasad Kalau seorang hamba mendapat nikmat Maka waspadalah Terhadap orang yang hasad ya, Yang ingin agar nikmat itu hancur Hilang Nah itu namanya hasad Jadi dibaiki saja orang itu jangan ditantang, nantang lagi jangan. Ditantang didiamkan, jangan didiamkan. Dibaiki. Ya, dibaiki. Ya. Dibaiki gitu. Ya seperti tadi dibaiki kita ngasih ke apa begitu. Ya. Insyaallah enggak rugi. Memberi sedekah itu insyaallah tidak tidak rugi. Adik Ana menemukan adanya pondok penghafal Quran Namun santrinya sering kesurupan Ada pula pondok yang sudah lama sekali Dipakai ngaji, namun masih sering Ada yang kesurupan, bagaimana cara Menangkalnya, ya menangkalnya tadi Dengan rukyah, dengan baca Ayat kursi Dengan baca Al-ikhlas, mu'awidatain Kul'audhu bi-rabbil falak Kul'audhu bi-rabinas dan seterusnya Yang namanya jin itu tetap ada Ya Di sini pun ada Percaya enggak di sini ada jin? Hah? Percaya enggak? Ada. Tanya sama Ustaz Abu Yasir tuh. Ada di sini. Ada yang pernah merasakan ditunggangi jin. Gitu. Ketika sedang tidur di sini. yang tahu ceritanya mana ya? Gitu. <laughs> itu. Mungkin itu dulu, sudah masuk waktu zuhur. Semoga bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin